Mitra bisnis, Kamis kemarin, ribuan warga memblokir jalan tol Jakarta Cikampek selama tiga jam lebih akibat isu sengketa lahan. Arus lalu lintas dari dua arah lumpuh total dan menimbulkan kemacetan sekitar 40 km. Ekor kemacetan hingga Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda soal kejadian ini? Jadi gini, saya mau bisakan dulu masalah latar belakang masalahnya ya. Apakah itu masalah penggar yang kemudian dia tidak tersedia di lahannya sekalipun sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung dan segala macam. Itu saya mau karena itu masalahnya karena di ranah itu ada masalah di ranah hukumnya sendiri ya. Tapi yang mungkin yang tadi Mas Wendy pertanyakan ke saya, mungkin kita lebih fokus saja ke aksi-aksi untuk pemberokade daripada Apakah itu jalan tol atau akses ke airport atau apa dan sebagainya Nah ini memang, ya sekali lagi memang ini menjadi tren ya Jadi apakah dari kalangan teman-teman serikat pekerja Atau dulu malah ada dari guru, Guru-guru yang kemudian mereka melakukan sinjur rasa juga. Ya ini kali ini mungkin yang pengarah pelahan ya. Namun apapun latar belakang permasalahannya memang harusnya pemerintah dan aparat dalam hal ini ya harus menjaga pertibaan kelancaran daripada ruang publik ya termasuk khususnya dalam hal ini jalan tol. Dan ini memang hal-hal seperti ini akhirnya menjadi satu modus karena memang pemerintah dengan tekanan termasuk pemblokiran jalan dan sebagainya itu kemudian mengikuti apa yang kemudian menjadi tutupan ya, ini yang akhirnya dari teman-teman yang mungkin siapapun ya apakah itu dari Serikat Pekerja atau dari penggarap lahan dan sebagainya itu melihat bahwa ini adalah modus yang sangat efektif gitu ya karena ini kan sesuatu yang memang harusnya tidak boleh terjadi sehingga kalau ini dilakukan, wah pasti pemerintah akan luluh itu yang persis kejadian itu yang tanggal saya masih ingat, tanggal 27 Januari 2012 tahun lalu, di mana waktu itu dari beberapa... E, Serikat Pekerja kan melakukan penutupan jalan tol di Bekasi ya terkait dengan menyangkut masalah yang keputusan upah minimum kemudian kan karena itu tidak sesuai dengan mekanisme kan kemudian pengadilan tinggi di Bandung itu kan memutuskan untuk keputusan itu tidak sah lah kurang lebih seperti itu, itu kan kemudian teman-teman dari SP kan turun ke jalan kemudian akhirnya dari tindakan itu akhirnya kan pada waktu itu saya masih ingat ya, jadi dikoordinasikan oleh Menteri, oleh Menko Perekonomian pada waktu itu akhirnya kan diminta untuk keputusan yang sudah dibuat oleh Bupati yang tidak mengikuti mekanisme. Partit, itu kan harinya kan Diloloskan gitu ya, dalam hari ini Api Indonesia yang diminta untuk Ya, untuk legowo lah, untuk menarik Kegatannya gitu, nah dari situ Kemudian saya melihat memang tren Daripada penutupan Jalan tol, atau akses ke Ke pelabuhan udara, dan segala macam itu akhirnya menjadi kayak Senjata pamungkas gitu ya Itu ke Mas Wendy bisa bayangkan ya Kebetulan saya juga termasuk yang hari Yang waktu itu saya juga Di jalan juga itu. Jadi saya bisa ngerasakan dong, 3 jam itu seperti apa rasanya ya, dan itu aduh itu kerugian yang dari berbagai, bukan cuma industri aja ya, yang mau ke pelabuhan dan segala macam, tapi kepentingan publik itu betul-betul. Dan itu sampai dari Mabes Polri dan Kapolda Jawa Barat, C.R.D. Halius, itu sampai turun ke lapangan untuk cuma membubarkan yang konon saya dengar yang di jalan sih, itu cuma sekitar 100 orang yang membakar ban. Jadi bisa dibayangkan ya Jadi untuk membubarkan satu aksi yang jelas-jelas memang melanggar ketertiban umum Itu sampai harus seperti itu gitu loh Itu memang ada di wilayah Kerawang ya Jadi dalam arti dari Polres Kerawang pun juga nggak mampu gitu loh Termasuk dari dari kita punya intelijen juga ya Jadi kan di masing-masing polisi resort ya Misalkan dalam hal ini kan kepolisian dari <tuh> daerah Kerawang Harusnya kan orang untuk mengadakan aksi sepacem itu Itu kan tentunya kan nggak langsung spontan ya Karena mereka kan harus menyediakan ban-ban ya. Kemudian mereka harus menghalang masa Dan selama macam dan sebagainya gitu. Ya Itu pun akhirnya tidak terdeteksi sampai Kejadian seperti itu, tapi yang lebih runyam Lagi, itu kejadian seperti itu Betul seperti Mas Wendi, itu saya tahu persis Kurang lebih itu berawal kurang lebih Tepatnya ya, itu kurang lebih sekitar Jam 9, kurang 15 Dan baru selesai jam 12, kurang 15 Kurang lebih ya, itu karyawan saya itu Ada yang jalan dari kilometer 42 Sampai 46, tuh. jalan 45 kilo tuh. Dia menuju tempat kerja Padaannya, terhenti busnya sehingga karena dia tidak tahan panas di bus, harinya dia jalan kaki di sepanjang jalan tol itu. Saya rasa itu mas, jadi memang ya, harus dibutuhkan apa ya. Kesungguhan lah dari pemerintah dan aparat kita ini untuk bukan berani ya, tapi memang ya untuk hal-hal yang memang ini kan bukan bicara tentang hak asasi manusia untuk melakukan demo. Silakan aja demo, tapi selama demo itu tidak mengganggu kepentingan umum, kepentingan publik, memang tidak masalah. Tapi kalau sudah mengganggu, ya itu seperti apa gitu loh. Demikian Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Saya Wendy Lim.